Hmm. Ini ada satu soalan daripada Ikhwan <coughs> uh, Soalannya bunyi begini Afwan ni ya akhi uh, Tolong sampaikan pertanyaan anak uh, Kepada Syekh Abu Fairuz Fairul Bagaimana jika seseorang anak Ingin munduk Iaitu menuntut ilmu syar'i i? Tetapi orang tua melarangnya kerana ingin anaknya kuliah. Apakah boleh untuk mengikuti kemauan orang tua? Mohon penjelasannya secara rinci-rinci. Zaz Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain dengan sanad yang sahih dari hadis uh, Makil bin Yasar radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda Ya ibn Adam tafarraq ibadati amla' qalbaka ghina wa amla' yadayka rizqa wa la minni amla' qalbaka faqra wa wa amla' yadayka hajah yaitu Rasulullah SAW bersabda Menukilkan firman Allah Ta'ala Allah yang mencipta kita dan memberikan rizki Allah telah memberikan jalan kepada kita Wahai anak Adam Tafarroq li ibadati Yaitu curahkan dirimu Untuk beribadah kepadaku Amla kalbaka gina Aku akan memenuhi hatimu Dengan kekayaan Wa amla yadaika rizqa Dan aku akan memenuhi kedua tanganmu Dengan rezeki. rizki Dan jangan engkau Menjauh dariku Amla qalbaka faqra karena aku akan memenuhi hatimu dengan kefakiran wa amla yadaika hajah dan aku akan memenuhi kedua tanganmu dengan hajat yaitu terus-menerus apa harus berhajat merasa kurang karena memang kurang enggak ada duit dan seterusnya justru semakin menjauh dari Allah taala akan semakin apa semakin miskin dan semakin fakir kita dan jiwa kita akan semakin meranggas tapi kalau kita semakin mendekat kepada Allah, maka kita akan semakin diberi kekayaan dan diberi kecukupan dan seterusnya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dan Tirmidhi dan lain-lain. Dan ini adalah hadis yang Hasan li Liguairih dari Abi Darda' radhiyallahu an. Rasulullah s.a.w. bersabda, Makanatid dunia hammah, farraqallahu alaihi shamlah, wajala fakrohu baina yadayh. Barang siapa dunia itu menjadi cita-cita dia, maka Allah akan menceraikan kekuatannya dan Allah akan menjadikan kemiskinan itu terus-menerus ada di kedua mata dia. Wa mamkanatil akhirah hammah jamaa Allahu syamlah wa uh, qalbih, wa ja'ala ghina wa yaatihi ta wa taatihi dunya Kalau yang sebelumnya wala taatihi dunya illa ma kutibalah orang yang dia menjadikan dunia itu sebagai cita-citanya maka Allah akan mencurahi berikan kekuatan dia dan Allah akan menjadikan kemiskinan itu di kedua mata dia terus-menerus dan Allah dan tidaklah datang kepada dia di dunia kecuali ke dunia apa itu harta dunia kecuali apa yang memang telah ditetapkan untuk dia dan barang siapa menjadikan akhirat itu sebagai cita-cita dia maka Allah akan menyatukan Allah akan mengumpulkan kekuatan dia Dan Allah akan menjadikan kekayaan itu di, kedua, di dalam hati dia Dan dunia akan mendatangi dia Walaupun dunia dalam keadaan tidak suka Ini adalah keutamaan orang-orang Yang betul-betul mencurahkan dirinya untuk Allah Ta'ala Bukan berarti dia tidak bekerja Dia bekerja, tapi apa? Jiwanya karena Allah ketika ada benturan Memilih ini atau milih itu Maka dia memilih apa yang lebih Mendekatkan dirinya kepada Allah Sementara kuliah-kuliah ini yaitu sekolah di university kebanyakannya adalah keduniaan. Maka cukup orang-orang terdahulu, terdahulu dalam artian generasi-generasi yang sebelumnya yang dipaksa dan tidak mampu menghindar, cukup. Adapun yang setelahnya selama dia masih mampu untuk untuk menghindar, maka hendaknya dia menghindar, tidak menaati perintah orang tua karena di dalam kuliah tadi itu banyak perkara-perkara yang menyebabkan jiwa kita itu semakin kering, jauh dari kalamullah jauh dari apa uh, jauh dari zikir karena kebanyakannya adalah nyanyian kebanyakannya adalah caci makian kebanyakannya adalah ucapan sia sia harus belajar bahasa Inggris sementara bahasa Inggris nanti diajar menyanyi diajar untuk apa memuliakan orang kafir yes dan seterusnya itu mengatakan oh, nggak tahu what do you want nanti orang kafirnya bilang I want you oh, ini nakut bilang nah, angkatannya seperti itu dan kita nggak dikatakan oh, ini orang kafirnya jahat nggak gurunya akan mengatakan kita salah kalimatnya harusnya mengatakan what can i do katanya apa yang boleh saya gunakan soalnya apa yang boleh saya perbuat untuk Anda jadi memang kita adalah pelayan bagi orang kafir kalau kalimat yang pertama nanti dia ingin kita itu kalimat kita salah bukan mengatakan orang kafir itu memang melampau enggak gitu tapi kita yang disalahkan intinya adalah kita disuruh untuk memandang orang kafir itu dengan pandangan yang sangat apa seakan-akan kita lihat ke langit itu adalah hasil dari apa belajar di university bahkan apa kita membawa Mushaf itu tampak aneh kalau di depan apa di depan kelas-kelas itu tapi kalau kita membaca membawa buku ini buku itu buku-buku oh, cara berpikir besar bagaimana cara berjiwa besar itu dianggap oh ini bagus dan seterusnya sementara di sebagian University orang kafir tidak malu untuk membawa apa buku-buku penginjilan dan sebagainya kering memang di kehidupan di University itu belum lagi apa kita dijadikan untuk betul-betul bagaimana segala masa muda kita dihabiskan untuk itu kemampuan menghafal dihabiskan untuk itu awa yati, <tuk> tayeb kemampuan menghafal dihabiskan ketika kita masih muda setelah tua baru apa mendekat pada Allah banyak dikir. Iya kita hafalan sudah lemah kalau sudah tua itu masih muda disuruh untuk menghafal apa itu Erland Mayer atau apa saja itu aneh-aneh dan seterusnya, tayeb ini adalah apa perkara yang membuat jiwa kita semakin jauh dari Allah ke keimanan juga tidak disiram baik-baik dan seterusnya Maka apa? Yang betul adalah tidak perlu kita kuliah masalah kerja. Ternyata apa? Dari lulusan kalau yang lulus adalah Seribu, tidak sampai 70% tidak sampai 70% yang bekerjanya adalah sesuai dengan bidang dia ketika dia belajar di sekolah itu. Justru yang 70 bahkan tidak sampai tidak sampai 30%. Tidak sampai 30%. 70% dan bahkan lebih kerjanya justru di luar dari hasil hasil bekerja dia, hasil belajar dia. Memang rezeki adalah di tangan Allah Dan jalurnya adalah juga di tangan Allah Bukan di tangan uh, sekolah kita Dan bukan di tangan kita sendiri Maka berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada Lalu untuk apa kita? Sekolah tinggi-tinggi kalau apa? Menjauhkan dari Allah Dan juga ternyata jalur rezeki kita Juga tidak didapatkan dari sekolah kita tadi Kenyataannya adalah dari jalur yang lain-lain Maka masih banyak Kalau orang tua kita tanya baik-baik Tidak perlu dengan cara yang keras uh, Setiap orang itu punya punya apa Istilahnya punya minat dan kecondongan maka walaupun dia dipaksa untuk menjadi astronot kalau dia lebih suka jadi petani maka tidak akan jadi baik. Nanti jangan-jangan pesawat terbangnya akan dicangkul oleh dia itu. Karena apa? Ini bukan bidang dia dan bukan apa? minat dia. Demikian pula kalau dibalik orang lebih suka orang lebih suka jadi astronot tapi dipaksa orang tuanya jadi petani nanti apa? Tahu-tahu cangkulnya di dinaiki untuk apa? kayak terbang-terbang dan seterusnya. Memang ini bukan bidang dia. Maka Biasanya orang tua kalau kita ajak bicara baik-baik, dia paham bahwasannya, oh minat saya adalah kesini. Yang penting orang tua adalah, yang diinginkan adalah anaknya bahagia. Maka berarti apa? Kita jelaskan. Kebahagiaan saya, jalurnya adalah uh, yang saya inginkan, yaitu saya hobinya di bidang ini. Maka uh, tolong dimaklumi. Apalagi sekarang, kenyataannya adalah, oh para ustad itu, begitu bicara langsung dia dapat duit banyak tuh ayah. Dapat uh, sekali bicara langsung dapat... 200 atau 300 Bukan berarti niat kita itu, tapi Sudah pandang orang tua, kita kita ajak hmm. bicara Ternyata apa, walaupun kita gak minta Nanti kita dapat rezeki itu, kita boleh beli kereta Boleh beli oh, boleh beli Motor barangkali Dan jangan jangan khawatir, ayah saya sudah hitung-hitung Nanti sekedar saya jadi da'i Satu tahun aja, saya boleh ajak ayah untuk umroh itu, orang tua suka itu Walaupun bukan berarti kita niatnya cari dunia Tapi hmm. untuk biar orang tua Senang Tolong oh, bukan kita minta minta duit tapi apa? Kita pertimbangkan biasanya orang-orang yang kasih kita tanpa kita minta. Nah nanti saya pandai-pandai menabung, saya nanti boleh mengajak orang tua haji dan sebagainya. Dan juga apa? Kan dimuliakan. Bahkan nanti yang belajar ke saya para profesor, profesor akan duduk di depan saya itu sudah terbukti itu dan seterusnya. Dan itu terbukti uh, orang tua. Yang penting bukan masalah anaknya kerja apa, tapi anaknya mampu nggak untuk cari nafkah. Terserah mau kerja apa, yang engkau sukai. Yang penting itu adalah baik. Nah, masyarakat menghormati para ustadz, masyarakat menghormati para penghafal Al-Qur'an dan seterusnya. Istilahnya kita bicara baik-baik. Orang tua biasanya cuma khawatir jangan sampai anak itu jadi terlantar dan tidak punya makanan. Dah itu aja. Nah, kita jelaskan ini banyak rezeki orang yang kerja sebagai ustadz, sebagai apa itu dai, sebagai pe, apa kepala kepala takfidz dan sebagainya dan seterusnya wallahu aalam oh, ada jawaban yang lain tapi ini sementara seperti itu hmm. Alhamdulillah